Assalamualaikum danun berita malam edisi hari ini Jumat 19 Januari 2018 dibacakan Ardian Syah. Sebelas rumah warga Lu Ketapang terancam amblas ke sungai. Badan jalan nasional yang longsor di Subul Salam semakin parah. Pemkab Singkil didesak sediakan air bersih untuk warga Singkil Utara. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom Serambi Aceh.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 Sederlun sebanyak 11 rumah di Gampung Luk Kecamatan Pidi, Kabupaten Pidi terancam ambruk ke aliran sungai Kerung Baru, akibat makin parahnya erosi. Kini letak rumah dan tebing sungai hanya tersisa 5 meter. Sebelumnya, satu rumah milik Mansur 43 tahun telah ambruk ke sungai seiring rumpun bambu terbawa air sungai akibat digerus erosi. Rumpun bambu selama ini sebagai penahan rumah milik Mansur di daerah aliran sungai. Gesilu Ketapang, Nazarudin, mengatakan sebelas rumah yang terancam amblas membuat pemilik resah, dan jika terjadi hujan lebat, maka air yang deras akan mengikis tebing sungai yang kini menjadi penahan bangunan rumah. Untuk itu, warga berharap adanya solusi dari Pemkap untuk segera memasang kawat bronjong agar tebing sungai tidak terkikis. Pemkap harus memasang kawat bronjong sepanjang 700 meter di bibir sungai. Sederlun longsor yang terjadi pada ruas jalan nasional penghubung Aceh Barat Selatan Medan di desa Cepu, kecamatan Penanggalan Sebul Salam semakin parah dikarenakan saban hari digerus air hujan. Kondisi baran jalan yang berada di persimpangan menuju SKPC ini pun terancam putus akibat longsor tersebut. Pantauan di lapangan kondisi tebing longsor telah memakan hampir setengah baran jalan sebelah kanan dari Sebul Salam arah Medan, Sumatera Utara. Bahkan pipa milik PDAM terpaksa dipindah ke atas pinggiran Jalan Nasional lantaran beberapa kali hancur diantam material longsor. Beberapa warga mengaku lokasi jalan kini rawan longsor. Bahkan tiga bulan lalu terpaut 20 meter juga pernah longsor hingga nyaris memakan badan jalan. Tebing jalan juga kembali tergerus air akibat hujan dalam beberapa hari terakhir. Meski sudah ada tanda bahaya yang dipasang, namun kondisi baran jalan kini rawan runtuh lantaran cuaca yang saban hari dilanda hujan deras. Darlun pemerintah Kabupaten Aceh Singkil didesak segera membangun sarana air bersih bagi warga kecamatan Singkil Utara. Sebab telah puluhan tahun warga di pusat pemerintahan kedua setelah Singkil itu mengkonsumsi air rawa. Taufik AMD, anggota DPRK Aceh Singkil, mengatakan kebutuhan air bersih bagi penduduk Singkil Utara telah disuarakan berulang kali. Akan tetapi belum mendapat respon. Yang mendesak Pemkap Aceh Singkil memenuhi kebutuhan air bersih bagi penduduk Singkil Utara dengan memasukkan ke dalam program prioritas jangka pendek. Karena air sumur yang biasa digunakan berkarat dan bau sebab berada di daerah rawa. Selama ini warga Singkil Utara memanfaatkan air rawa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak mengherankan perabot rumah tangga dan pakaian menjadi kuning akibat air yang berkarat. Bahkan jika digunakan untuk mandi, baunya menempel di badan. Sedangkan untuk konsumsi warga, umumnya membeli air isi ulang. Namun banyak juga diantaranya terpaksa mengkonsumsi air sumur yang berkarat, lantaran tidak mampu membeli air kemasan isi ulang. Zudarlun aparat gabungan mulai dari TNI Polri hingga unsur kecamatan Medan Sunggal, kota Medan merubuhkan dan membakar sejumlah pondok yang didirikan di Bantaran Sungai Belawan, Kelurahan Lalang, Medan Sunggal. Pondok yang dibangun secara liar itu dijadikan markas transaksi dan penggunaan narkoba. Selain aparat, sejumlah warga yang selama ini anti-narkoba juga terlibat dalam pemusnahan pondok narkoba tersebut kemarin petang. Bahkan warga tidak sungkan menunjukkan di mana saja titik yang kerap dijadikan para penjahat narkoba untuk bertransaksi. Kapolsek Medan Sunggal Kompol Wiraprayatna mengatakan dalam operasi di lokasi tersebut petugas mengamankan lima tersangka, yakni Zulkifli Sinaga alias Sangkot, 34 tahun, Mega Anan, 47 tahun, Baktiar Munte alias TG, 45 tahun, serta Dodi Iskandar alias wayu 38 tahun, yang ditangkap bersama wanita Yen Vita, 38 tahun. Dalam operasi tersebut, polisi juga mengamankan sejumlah paket sabu-sabu dari tersangka. Bahkan ketika menyisir bagian lain dari bantaran sungai Belawan, petugas menemukan satu bal ganja. Ganja yang telah dikemas laban ini diduga sengaja ditinggal pemiliknya ketika menyadari penyisiran yang dilakukan tim gabungan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Ugarlun SA, bocah perempuan 6 tahun asal desa Hutaimbaru, kecamatan Halogonan, Kabupaten Padang Luas Utara, Sumatera Utara, yang dianiaya ibu kandung dan ayah tirinya mengalami kesadaran menurun. Kondisi ini memaksa bocah malang ini dirujuk ke RSUPH Malik Medan Jumat Pagi. SA sebelumnya mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Padang Sidimpuan. Tim medis menyebut korban mengalami luka memar di kepala bagian belakang dan anggota tubuh lainnya. Luka ini diakibatkan perlakuan ibu kandungnya Yusma Adalina Arahab 35 tahun, dan ayah tirinya Aldi Pratama, selasa lalu. Yusma saat ini telah diamankan polisi, sementara Aldi berstatus buronan. Setibanya di RSUPH ada Malik Medan, SA langsung dibawa ke ruang rindu bedah saraf. Kondisinya terlihat sangat lemah, ia hanya bisa terbaring dengan selang terpasang di wajah. Ketua penanggung jawab pasien RSUPH Adam Malik Mahyudanil mengatakan SA mengalami kesadaran menurun sejak dua hari lalu. Diyakini kondisi ini disebabkan adanya pendarahan di otak yang bersifat kronis. Tapi secara umum kondisi SA telah mulai menunjukkan perbaikan. Tim medis berencana melakukan operasi evakuasi timbunan cairan atau darah yang kronis. Berlun warga di Jalan Metal 6, Medan Deli, Kota Medan mengaku diserang puluhan preman bayaran Jumat Siang. Insiden ini terjadi ketika warga hendak memprotes aktivitas yang dilakukan orang tak dikenal di area lahan yang masih disengketakan. Ketegangan langsung terjadi ketika masyarakat melihat puluhan orang tak dikenal melakukan penimbunan di atas lahan seluas 1 hektar di Jalan Mabar 6. Tanah itu masih dalam sengketa antara masyarakat dan PT Cipta Agung Prima. Beberapa warga mengklaim sebagai pemilik sah dan memiliki bukti berupa sertifikat. Hal sebaliknya diakui pihak perusahaan. Seorang warga Sukamto mengaku para tamu tidak diundang tersebut melakukan aktivitas penimbunan tanah di areal yang disengketakan. Warga jelas tidak menerima sehingga beberapa utusan bermaksud menanyakan tujuan penimbunan. Namun orang-orang yang ada di dalam lahan langsung melempari warga. Serangan ini membuat beberapa warga terluka akibat lemparan batu. Warga pun membalas lemparan itu hingga menyebabkan situasi tegang. Keributan baru berhenti setelah batalion jipur mengerahkan personilnya sebanyak dua truk. Aparat yang dilengkapi senjata laras panjang ini langsung membubarkan masa. Kapolsek Medan Labuhan Kompol Hendris Tampubolon ikut memediasi kedua kubu. Jalan Lintas Provinsi yang menghubungkan Kecamatan Lok Sukun, Kecamatan Cotgiri, Aceh Utara akan dibangun dengan dana APBA Rp10 miliar rupiah pada awal 2018. Karena itu diharapkan agar masyarakat bersabar dan pihak perusahaan yang sering menggunakan jalan agar segera menutup lubang di sepanjang jalan. Diberitakan sebelumnya, Jalan Lintas Kecamatan Cotgiri dan Lok Sukun, Kamis kemarin lumpuh total setengah jam, karena diblokir ratusan orang tepatnya di perbatasan Desa Menasa Kumbang dengan Desa Daya Kecamatan Lok Sukun. aksi ini dilakukan warga sebagai ungkapan protes terhadap jalan lintas tersebut yang telah lama rusak namun tidak kunjung diperbaiki. Ketua DPRA Tengku Muharudin mengatakan, "Setelah mendapat informasi jalan tersebut diblokir, dirinya langsung menghubungi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh untuk menanyakan apakah telah diusulkan jalan tersebut untuk dianggarkan dana APBA 2018. Pihak dinas menyebutkan telah mengusulkan untuk lanjutan pembangunan jalan Rp10 miliar. Rupiah. Tengku Muharudin juga berharap kepada pihak perusahaan yang selama ini memanfaatkan jalan tersebut agar dapat menutup lubang di sepanjang jalan sehingga tidak menyulitkan warga melintas sambil menunggu jalan tersebut diperbaiki.